Sang Jenderal tetap digendong oleh Abunawas. Satu jam kemudian, Sang Jenderal berkata, Berhenti Abunawas, sekarang waktunya pertanyaan yang kedua, Katakan padaku, kita sedang berada di mana? Tanya Sang Jenderal. Sejenak, Abunawas berpikir, Kita berada di kebun yang indah Jenderal, di mana di sini terdapat sungai kecil, dan di samping sungai tersebut,